TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. <gur> Apakah kau bertiga dengan cucumu berminat dengan kuda itu? Hmm... Datanglah ke hutan di sebelah selatan kota ini, Kisanak. Kau akan menemukan keramaian di sana. Tapi sekaligus mungkin kau akan menjadi kurban. Orang-orang gila dari dunia kependekaran. Oh, oh, tidak, tidak, Kisanak. Walaupun kurang baik, aku tetap membutuhkan kuda-kudamu. Ah, berapa aku harus membayarnya? Ah, satu keping perak untuk satu ekor kuda. Oh, iya, iya. Ya. Baiklah, ah, ini... Kau ambillah empat keping perak. Hah? Ya? Kau memberikan satu keping perak sebagai tambahnya? Iya, iya, iya. Dan kau juga tidak menawar harga kudaku. <laughs> Semua itu sebagai tambahan untuk ceritamu yang menarik. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galung. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhian, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Soehastra sebagai Mamang Kuraya, dibantu oleh Erik Krisnadi dan Yudi Mulyadi. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya berhasil diselamatkan oleh cempaka dari cengkraman tangan pendeta Sanata Dharma atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Eyang Kaliman. Setelah Eyang Kaliman meninggalkan mereka, Mamang Kuraya bersama dengan dua orang cucunya mencari kuda untuk tunggangan mereka. Seluruh orang yang kita tanyakan tadi, penjualan kuda berada di pasar, di sudut jalan sana. Kakek memerlukan gelang ini? Ah, tidak, aku tidak memerlukannya. Aku masih memiliki simpanan uang untuk membeli tiga ekor kuda. Hmm, dari mana kakek mendapatkannya? <tidak> apa apa pedulimu jika aku mencuri cucu? Hm? Pokoknya... Aku tidak akan melakukannya pada orang-orang yang mendapatkan harta mereka secara halal. Aku mengambil sebagian dari harta mereka, yaitu pembesar-pembesar atau sodagar-sodagar pemeras rakyat. Dan aku pun tidak mempergunakannya sendiri. Sebagian dari uang yang kudapatkan, kuberikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apapun bentuknya, pencurian itu tidaklah baik, Kek. Eh? Hmm. Tapi... Biarlah Dewata Agung yang menilainya. Kita manusia tidak dapat menentukan baik atau buruknya untuk hal seperti itu. Kek, Kek. Mm, mm. ah Itu di sana banyak terdapat kuda-kuda yang mungkin diperdagangkan, Kek. Oh, iya, iya, ya, ya, ya. Kisanak, ya. kaukah memilih kuda-kuda ini? Ah, benar, Kisanak. Apakah kau memerlukan kuda untuk melakukan perjalanan? Ayah-ayah, Apakah uh, kau tidak memiliki kuda-kuda yang lebih baik lagi? Ah, apa maksudmu, Kisanak? Kuda ini masih kurang baik. Huh? Jika kuda seperti itu yang kau cari, carilah di Istana Galuh, Kisanak. Kau dapat mencuri kuda prajurit-prajuritnya. Atau kau dapat mengadu nyawa dengan pemburu-pemburu dan orang-orang yang haus darah dari dunia kependekaran untuk memperbutkan kuda ajaib. Hah? Kuda ajaib? Iya. Apa maksudmu? Oh, seekor kuda yang teramat luar biasa ke sana. Hah? Berwarna putih keperak-perakan, tapi mempunyai kecepatan lari dan kegesitan bagaikan tunggangan para dewa. Lepas walaupun berada dalam kepungan sepuluh pemburu berpengalaman. Uh, uh, uh. Hey, bilakah itu terjadinya, Paman? Tadi pagi. Setelah semalam seorang kawan kami menemukan kuda tersebut, tapi tidak berhasil menangkapnya. Kami mengepungnya dengan mengendarai sepuluh ekor kuda. Tapi kuda itu mampu melompati kami. Melompati kepungan sepuluh pemburu-pemburu berpengalaman. Uh, uh, uh. Lalu mereka semua kini mundur teratur? ah Aku harus berdagang, Kisanak. Huh? Jika tidak, tak ada penghasilanku hari ini. Dan kuda itu belum tentu ku dapatkan. Uh, uh, lalu di dimanakah kuda itu kalian temukan? <laughs> Apakah kau bertiga dengan cucumu berminat dengan kuda itu? hmm Datanglah ke hutan di sebelah selatan kota ini, Kisanak. Kau akan menemukan keramaian di sana. Tapi sekaligus mungkin kau akan menjadi kurban orang-orang gila dari dunia kependekaran. Oh, oh tidak, tidak, sana. Walaupun kurang baik, aku tetap membutuhkan kuda-kudamu. Hah, hmm. ha? ha, ha, berapa aku harus membayarnya? Ha? Ah, satu keping perak untuk satu ekor kuda. Oh, iya, iya, ya. baiklah. Uh, ini, kau ambillah empat keping peraknya. Hmm. Kau memberikan satu keping perak sebagai tambahnya. Iya, <tuk> iya, iya. Dan kau juga tidak menawar harga kudaku. <tuk> Semua itu sebagai tambahan untuk ceritamu yang menarik. Hah? Ayo, cucu. Kau pilih satu masing-masing untukmu. Hah? Ayo. Ayo. <tuk> <tuk> benar aneh orang itu. Dia tidak menawar harga kudaku, bahkan memberikan tambahan satu keping perak untukku. Ah, siapakah mereka? Keluarga bangsawankah? Ah, tidak mungkin kakek seburuk itu keluarga bangsawan. Kecuali kedua cucunya. Ya, kedua cucunya pantas untuk mengaku sebagai seorang bangsawan. Hmm. Huh, semoga Dewata Agung akan memberikan keberkahan dan panjang umur bagi orang-orang bijaksana seperti kalian. Asukan, on! Siap! Tanjang kanan! Gerak! Berhitung! Seduk! Dua! Hei! <tuh Italia. tuh cuhSOUND> Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala? Sini kamu! <kuh> Aduh. <kuh> saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, Bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap dan siapa Ya, kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombard menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronhitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombard bekerja sekuat bom. Bombard, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Kita sedikit berputar. Kita mencoba mencari kuda itu. Mungkin dengan demikian sikapnya akan berubah padamu Purbaia. Ayoh cepatlah. Hea hea. Ah, jika memang sikap Bibi Bulan seperti itu, biarlah. Aku tidak perlu berjumpa saja, Kek. Agar tidak terjadi keributan. Oh, mana bisa, cucu. Dia akan tetap mencarimu setelah dia tahu kujang pusaka itu berada di tanganmu. Hah? Tapi, bukankah kujang itu? Gadis keras kepala itu tidak akan mungkin dengan mudah menerima kenyataan itu. Kita Hah? akan menghadapinya, Raden. Kita akan menghadapinya jika ia terpaksa hendak memaksakan kehendaknya. Mudah-mudahan hal seperti itu. Tidak akan pernah terjadi. Bibi Anting Mulan dan juga keempat saudaranya adalah orang yang teramat berjasa padaku dan juga keluargaku. Dia telah menyelamatkan aku, ibunda aku saat itu, dan juga kau. Cempakah? Ketika kita berada di tangan Kidandung Amoksa, juga dari tangan gurunya Ki Sampar Angin. Masih ingatkah kau? Iya. Saya tidak akan pernah melupakannya, Raden. Nah, jika demikian. Janganlah memikirkan sikap yang buruk terhadap bibi ulan, Kak Jempaka. Ya, Raden. Saya akan mengingatnya. Saya tidak akan melakukan sikap yang tercelah. Hey, kalian perhatikanlah itu di depan sana. Sudah banyak terlihat orang yang berkelompok dengan berbagai peralatan berburu. Berarti kuda putih itu berada di sekitar tempat ini. Ya, ya. Aku kira begitulah. Ayo, kita beristirahat di sini dan tanyakan pada mereka. Hup, hup. Ah, kisah anak, ada apakah di sini? Banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai macam peralatan berburu. Eh, uh, kami adalah para pemburu. Hah? Pemburu? Lalu apakah yang akan kalian lakukan di sini? Ah, uh, kau ini benar-benar bodoh, hmm? Jika kau sudah tahu kami pemburu dan berada di tengah hutan seperti ini, apalagi yang akan kami lakukan? Maafkan aku ah, Semasa muda aku juga aku pemburu Tapi jika aku sedang berburu Sikapku tidaklah seperti kalian Duduk-duduk santai Dan dengan peralatan lengkap di pundak ah, Peralatan itu pastilah telah sebar di sekitar hutan ini Tali-tali itu untuk perangkap Dan lubang-lubang yang ku siapkan setelah kututup Kuintai selalu agar jika ada binatang buas yang berhasil masuk ke dalamnya, secepatnya dapat kulumpuhkan sebelum ia berhasil melompat keluar. Oh, jadi kau juga dahulu seorang pemburu, hmm? Ah, benar. Aku adalah seorang pemburu yang pandai, yang sangat dikenal di Sianterogalu. Ah, tapi itu dulu, dulu sekali, berpuluh-puluh tahun yang lalu, Sebelum kalian semua lahir Aku dapat menangkap hewan apapun Yang bagaimanapun buasnya Yang tidak dapat ditangkap oleh pemburu-pemburu manapun Aku dapat menangkapnya hmm? apakah, oh, apakah kau mampu untuk menangkap seekor kuda yang sangat liar? Kuda? Ah, <laughs> Bagaimana liarnya seekor kuda pun Aku pasti akan mampu menangkapnya Oh, benarkah demikian? Hmm? Wah, kalau begitu kemarilah. Ayo kita bicara di sebelah sana. Hmm? Mari. Eh, hey, dengarlah. Jika kau dapat membantu aku menangkap seekor kuda liar, hmm? Setidak-tidaknya memberikan petunjuk padaku, eh? Kau akan ku berikan satu keping perak untuk membeli seekor kuda, tanpa kau harus bersusah payah menangkapnya. Ah, oh, ya ya, baiklah, baiklah. Ah, oh, sekarang katakan di mana kuda itu berada, agar kita dapat mengatur siasat untuk menangkapnya. Hmm, kuda itu berada di tengah-tengah hutan sana. Beberapa belas laki-laki kasar dari golongan dunia hitam sedang mengepungnya. Dan kami tidak diperbolehkan untuk ikut menangkapnya. Hah, ayolah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, hm? oh, ya, ya, ya. Ah, Oh, iya, iya, iya. Hah, kau dapat mengajak orang-orangmu itu untuk mengusir orang-orang itu. Baru kau akan bisa mendapatkan kuda itu. Oh, huh? kau gila. Mereka adalah orang-orang yang liar dan sangat kejam. Ayah, ayah, ya, ya. ah cucu, bukan kau telah ku berikan cara-cara untuk berburu dengan baik. Hah? Nah, cobalah kau pergi ke sana untuk menangkap uda itu. Ah, kau antar lapor bayah cembaka. Baiklah, ayo, marika. Hup, baiklah, mari, raden. Oh lolo, tangannya kenapa bang sampai bang? Kok roh-garuh terus, ketel-ketel ya. Itulah mbo, segala obat sudah kusoba, Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah.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 produksi Kalbe Farma. Kau oh, gila. Kedua cucumu itu akan mendapat celaka dari orang-orang liar di hutan sana itu, Kakek. Hm? <tuh> Kisah ana untuk mendapatkan sesuatu yang berharga memang dibutuhkan satu resiko. Ah, <tuh> biarlah cucuku mencoba peruntungannya. Oh, gila. Kau benar-benar gila. Kau kau akan memberikan jalan keluar untuk mendapatkan kuda itu. Bagaimana aku dapat memberikan cara untuk menangkapnya? Jika untuk mendekati kuda itu saja kalian tidak berani. Oh, setan licik kau. Diam! Atau akan kupecahkan kepalamu. Huh? Baik, baik, baiklah. Baik di sana. Aku akan diam dan menutup mulutku. Siapa itu? Menyingkirlah. Tinggalkan hutan ini cepat, atau kau akan ku berikan ajaran, ha? Eh? Kita berhenti di sini. Kita akan mencarinya dengan berjalan kaki. Hup, hap. Eh, kuda cerdik itu pastilah tengah bersembunyi. Bagaimana kita akan dapat menemukannya? Uh. Kukira Raden, uh, Raden akan dapat memanggilnya. Berteriak maksudmu? Benar Raden. Jika ia berada di sekitar tempat ini, pastilah dia akan keluar menemui Raden. Saya lihat kuda itu demikian sukanya dengan Raden. Aku akan mencoba melakukannya Kak. Biarlah sesaat tempat ini menjadi ramai dengan orang-orang liar itu, kita akan meninggalkannya sesaat setelah kita berada di punggung seputih. Putih, di mana kau, Putih? Putih? Ah, oh, oh, bukankah benar dugaanku Raden? Dia menyahutnya. Putih, kemarilah. Ada yang sangat baik, putih. Huk. Ayo, cepatlah naik ke jembakah sebelum mereka datang. Huk. Wah, kita nak lihat tu, berasa seperti putih tu. Hey. Ayo, ayo, ayo, ayo, putih, kita tinggalkan mereka. kuda ini terbang nih. telah mendapatkannya. Oh, bagaimana mungkin? Oh, bagaimana mungkin? Kemana kita akan pergi sekarang, kek? Apakah kita akan langsung ke Gualarang? Ya, ya. Kita akan langsung ke sana. Gadis keras kepala itu harus menjadi jelas dulu atas semua kesalahpahamannya. Aku tidak akan dapat tenang membiarkanmu sekalipun kau berada di karang sedana. Eh? Aku tidak takut, Kek. Aku aku hanya tidak ingin terlibat permusuhan dengan Bibi Bulan yang banyak berjasa padaku dan juga keluargaku. Iya, iya. Karena itu harus dapat segera diselesaikan. Tidaknya kakek dan kedua cucunya itu terus berkuda tiada henti Si Tunggul kuda ajaib itu berlari bagaikan hendak berpacu dengan angin Dan menjelang sore hari si Tunggul berhasil tiba di padepokan Gualarang Sebuah padepokan yang menyimpan banyak kenangan bagi Raden Purubaya dan Cempaka Walaupun tidak terlalu lama mereka tinggal di sana Kita telah sampai kek Padepokan ini sudah banyak berubah ya raganya yang resi telah membangunnya kembali dan tidak kalah asrinya dengan padepokannya yang dulu. Mari kita masuklah Den. Mari Kak. Hei lihatlah itu seorang cantik sedang menuju kemari menyambut kedatangan kita. Masukkan. Cepat. Batuk perdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombar, bekerja sekuat bom. Bombar, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Yang terjadi pada pertemuan Raden Purbaya dan Cempaka Apakah Mamang akan berhasil meyakinkan Anting Tentang kenyataan yang terjadi dengan Kujang Cakrabuana Berikut rangkanya Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini Dalam episode ke-10 GGR Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bumbat dan Kapanaks bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa!